Assalamualaikum súderlun. Berita malam edisi hari ini, Sabtu 4 Juni 2016, dibacakan Ardian Syah dan Akhyr Abdullah. Warga grung-grung digegirkan penemuan bayi di pinggir jalan. Tiga pria perusaha kantor Distikpora, Aceh Utara, jadi tersangka. Harga daging megang di Aceh Selatan mencapai Rp170.000 per kilogram.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 Moushidharalun, si sosok bayi tanpa dibaluti pakaian ditemukan warga di pinggir Wasjala Nasional Simpang Mei, Gampung Paya, Kecamatan gerung Pidi Sabtu pagi. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap orang tua dari bayi tersebut. Dari Pidi, Nazar melaporkan. Informasi yang berhasil dihimpun bayi perempuan yang masih bertali pusar awalnya ditemukan oleh K. Tijah, 41 tahun, warga Gampung Mi, Kecamatan gerung Saat itu Katija hendak mencuci pakaian dengan melintasi pondok di pinggir jalan nasional. Ia sontak saat mendengar suara tangisan bayi. Ketika mendekati pondok ditemukan bayi dalam kondisi menyedihkan dan tanpa pakaian. Katija langsung menyelimuti bayi tersebut dengan pakaian. Penemuan bayi malang ini sempat menghebohkan warga sekitar. Selanjutnya bayi tersebut dibawa ke RSU Tengku Cik Ditiro Sigli untuk mendapatkan perawatan. Sementara kasat reskrim Polres Pidia KP P. Harahap menduga pelaku yang membuang bayi tersebut dari luar kecamatan gerung, gerung Pelaku sengaja meletakkan bayi di pondok di pinggir jalan nasional agar dapat diambil warga yang kerap melintas di depan pondok beratap rumbia tersebut. Cedar Alun penyelidik reskrim Polres Luk sudah menetapkan tiga pria yang merusak kantor dinas pendidikan pemuda dan olahraga Jawa Utara sebagai tersangka. Penyidik sudah mendapatkan alat bukti yang cukup dalam kasus tersebut. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Untuk diketahui tiga pria berbadan tegap yang belum diketahui identitasnya kami selalu mengamuk di kantor disdikpora Sdikpora Aceh Utara. Diduga karena permintaan proyek oleh tiga pria itu tidak dipenuhi oleh dinas. Lalu mereka merusak mobiler yang ada di kantor tersebut. Kasat Reskrim Polres Loksmawe Kapuasir mengatakan setelah petugas di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu menerima laporan, penyidik langsung memeriksa terlapor dan dua saksi dari petugas Disdik Pora Utara untuk proses penyelidikan. Selain penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa mobiler yang dirusak tiga pria tersebut. Penyidik telah mendapatkan dua alat bukti yang cukup dalam kasus tersebut sehingga ketiga pria itu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Menurut AKP Yassir, pihaknya sedang mengidentifikasi terhadap ketiga pria tersebut setelah ditetapkan tersangka untuk segera dibawa ke Polres. Sederlun harga daging sapi dan kerbau untuk megang ramatan di sejumlah pasar dadakan dan pasar tradisional di Kabupaten Aceh Selatan hari ini mencapai Rp170.000 per kilogram. Harga tersebut jauh lebih tinggi dari harga daging pada megang tahun lalu yang berkisar antara Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Dari Aceh Selatan, Taufik Zaz melaporkan, Kendati harga daging melonjak tinggi namun hal itu tidak mempengaruhi minat warga membeli daging megang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Delvi Afrawi warga sama dua mengaku jika tidak membeli daging rasanya tidak lengkap dalam menyambut bulan suci Ramadan. Meskipun harga daging melambung, karena hari megang telah menjadi tradisi di Aceh. Menurutnya, kenaikan harga daging megang tahun ini jauh dari megang tahun lalu yang berkisar antara 140 hingga Rp150.000 per kilogram. Ia memperkirakan kenaikan harga daging megang kali ini akibat tingginya harga sapi dan kerbau lokal sehingga pedagang terpaksa menjual dengan harga mahal. Sederalun, personil satuan narkoba Polres Aceh Timur menangkap dua pemuda asal kecamatan Idi Idirayu yang terlibat kasus narkoba jenis sabu-sabu. Polisi masih memburu seorang tersangka lagi yang terlibat kasus tersebut. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kasat narkoba Polres Aceh Timur AKP Ildani mengatakan awalnya polisi menangkap tersangka IR di Gampung Tepinbate, kecamatan Idi Idirayu. Ia tercatat sebagai warga gampung Bukit Langa, kecamatan setempat. Dari tersangka IR, disita sabu-sabu 0,10 gram dan sebuah bong. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka IR, sabu tersebut diperolehnya dari MD, 25 tahun, warga Gampung Dama Pulau, Kecamatan Idiraya. Hanya butuh 3,5 jam bagi polisi untuk meringkus tersangka MD. Dari tersangka turut disita sabu-sabu 3 paket dengan berat 80 gram. Sedangkan tersangka MD mengakui bahwa sabu ini diperoleh dari Ade 25 tahun yang juga warga Gampung Damapulo, Kecamatan Idiraya. Tersangka Ade masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara tersangka IR dan MD kini ditahan di Mapolres. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Sederlo Jajaran pemerintah Kabupaten Benar Meriah kembali melakukan rotasi sejumlah pejabat meskipun beberapa hari lalu baru dilakukan mutasi. Bahkan beberapa orang di antaranya baru beberapa bulan menjabat, tetapi telah dipindahkan ke instansi lain. Dari bener Meriah, Mahyadi melaporkan, Rotasi pejabat Eselon 2, 3, dan 4 ditandai dengan proses pelantikan yang dilakukan pelaksana tugas Bupati bener Meriah, Dr. Andes Rusli M. Saleh kamis kemarin di Aula Set Dakap setempat PLT Bupati Rusli M. Saleh mengatakan pelantikan pejabat baru ini merupakan hasil ujian kompetensi di BKN Medan serta hasil pansus DPRK bener Meriah tahun 2016 dan rekomendasi Dewan pada Sidang Paripurna LKPJ Bupati pada bulan April 2016. Ia menegaskan agar semua pejabat eselon di jajaran Pemkap bener Meriah segera tinggal di Kabupaten Benar Meriah. Bila para pejabat yang baru dilantik tidak tinggal di Bener Meriah, maka akan diberhentikan dari jabatan. Sederlun, para wali murid Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Berlak, Kota Aceh Timur Sabtu pagi melancarkan aksi demo ke sekolah TK tersebut di Gampung Lige, Kecamatan setempat. Wali murid menuntut Kepala TK mengembalikan uang tabungan murid yang telah digunakan Kepala TK. Dari Aceh Timur, seni Hendry melaporkan. Kapolsek Perlakota KP Simpson Purba mengatakan total uang tabungan dari 120 murid TK Negeri Pembina Kecamatan Perlakota mencapai 85 juta rupiah. Namun uang tersebut telah dimanfaatkan Rohani 40 tahun selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Perlak. Sebelumnya Rohani berjanji kepada wali murid akan membayar uang tabungan yang dipakai pihaknya pada 14 Juni 2016 mendatang. Namun wali murid tidak menyepakatinya. Pasalnya wali murid kecewa karena hampir setiap tahun pengembalian uang tersebut tidak tepat waktu. Karena itu wali murid menggelar aksi demo untuk menuntut kepala TK segera mengembalikan uang tabungan murid. Untuk memediasi persoalan Kabit Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah Distrik Aja Timur, Ridwan SPD turun ke lokasi menjumpai wali murid yang berdemo. Akhirnya disepakati pengembalian uang tabungan murid TK itu dibayar 7 Juni 2016 mendatang Sedara Lun menyambut hut ke-70 Bayangkara Polres Aceh Singkil menggelar aneka kegiatan Di antaranya turnamen bola voli, lomba menembak, serta jalan santai berhadiah utama satu unit sepeda motor Dari Aceh Singkil, Didi Rosadi melaporkan Selain kegiatan olahraga, hut Bayangkara di jajaran Polres Aceh Singkil juga diisi dengan bakti sosial Seperti Donor darah dan Zikir Akbar yang diikuti ribuan masyarakat dari berbagai pelosok di kabupaten tersebut. Jalan Santa yang merupakan puncak peringatan memeriahkan ulang tahun Polri turut diikuti keluarga besar polisi serta awak media. Mereka cukup antusias lantaran hadiah yang disediakan selain sepeda motor juga televisi, sepeda gunung, telepon genggam serta ratusan hadiah lainnya. Kapolres Aceh singkila KBPMm Ridwan mengatakan Puncak Hut bayangkara di jajarannya ditutup dengan jalan santai dipilihnya jalan santai bersama sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan mengokohkan kekompakan dari newsrum serambi Tanjung permaai berita malam edisi Sabtu Juni 2016